Aku untuk yang kali ini aku pengen meluk Anda semuanya di sini ya. Goyang sama-sama kembali, yang ada di belakang sekali lagi saya sambut. Silakan maju merapat, kita goyang sama-sama lagi ya. Mix bro. Untuk yang ada di luar pagar, sahabat-sahabat tuh -sahabat semuanya. Like Tack Thank you. Jag gillar ju att Adela på det är